Assalamualaikum Sederlun, berita malam edisi hari ini Jumat 9 Februari 2018 dibacakan Ardiansyah Polisi Ringkus 3 tersangka narkoba di Subul Salam Buaya Raksasa masih berkeliaran di aliran Krung Pedada Dua oknum polisi diamankan karena terlibat kasus narkoba Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio Lowster 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Seram FM. Sudarilun aparat kepolisian Polres Aceh Singkil dari Satuan Reserse Narkoba kembali menangkap tiga pria terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Ketiganya ditangkap di sebelum salam pada lokasi dan waktu berbeda. Kasatres narkoba Polres Aceh Singkil Ibda Mustafa mengatakan awalnya polisi menangkap tersangka MS alias Bui Bintu 43 tahun warga Siompin Suro Aceh Singkil. Pria yang berprofesi sebagai sopir ini ditangkap kemarin sore di Jalan Subuh Salam Rimu, Desa Lea Motong, Kecamatan Penanggalan, Subur Salam. Polisi menyita satu paket narkotika jenis sabu. Polisi juga mengembangkan kasus ini dan dua jam kemudian kembali berhasil menangkap tersangka SE Bin UA, 43 tahun, warga desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil. PNS di Dinas Perhubungan Aceh Singkil ini ditangkap di Jalan Teku Umar, Tepatnya sekitar depan apotik Ehwana, Subur Salam. Polisi mendapatkan satu paket kecil sabu dari pelaku SE. Sudarlun buaya besar yang masuk ke aliran kerung pedada tiga hari lalu masih berada di kawasan itu. Tim gabungan telah memasang perangkap untuk menangkap binatang buas tersebut. Tim juga memasang polis lain agar warga tidak mendekat ke lokasi keberadaan buaya. Kapolsek Perdana Hadriman mengatakan usaha menangkap reptil tersebut terus dilakukan dengan memasang perangkap di kawasan desa Garut. Selain itu juga memasang polis lain di areal perkebunan warga dengan tujuan agar masyarakat tidak mendekat. Umpan yang dilempar tim sekitar perangkap telah dimakan binatang buas itu, sedangkan umpan dalam perangkap masih utuh. Umpan terus ditambah agar buaya mendekat dan masuk ke dalam perangkap karena keberadaan buaya raksasa membuat warga resah dan takut. Ibtu Hadriman menambahkan usaha pemburuan reptil besar tersebut melibatkan tim BKSDA Aceh, Polsek Pedada, Koramil, dan sejumlah masyarakat dengan menggunakan satu unit speedboat Pol Airud. Diharapkan buaya dapat segera ditangkap hidup-hidup sebelum memangsa warga. Sudarlun, dua oknum polisi ikut diamankan Satuan Res Narkoba Polres Tanjung Balai setelah namanya disebut seorang pengedar sabu-sabu. Kedua oknum polisi itu diamankan terpisah Kamis malam kemarin. Penyidik masih menelusuri dugaan keterlibatan para pelaku dengan sindikat internasional. Informasi yang dihimpun, Brigadir FAS 32 tahun, anggota Polsek Datuk Bandar terlebih dahulu ditangkap dari seputaran lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Dari pemeriksaan Bintara yang tinggal di Jalan Desa Pulau Rakyat Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan ini melibatkan seniornya Aibda AS 39 tahun yang kemudian diringkus dari kediamannya di Jalan Sudirman Tanjungbalai. Kasubdit Kasubit Pit, Humas Polda, Sumatera Utara, KBP MP Nainggolan mengatakan dari kedua oknum ini tidak ditemukan barang bukti narkoba. Namun karena identitas keduanya disebut seorang tersangka, maka penyidik merasa berkepentingan, untuk memintai keterangan kedua oknum tersebut. Dugaan keterlibatan dua oknum polisi ini berawal dari penangkapan SI alias Bejo, 38 tahun, penduduk Jalan Mangga, Tanjung Balai. Bejo ditangkap di Jalan Sudirman atau dekat dengan kediaman Aibda AS. Petugas menyita sabu-sabu 37,42 gram. Dalam pemeriksaan tersebut, Bejo mengaku sabu-sabu itu diterima dari Brigadir FAS. Sudahlun sepanjang 6,5 km ruas jalan ke Alunaga, Desa Pintu Rimba, Kecamatan Pedada Biren, rusak berat. Sehingga petani kebun di kawasan itu sulit mengangkut hasil perkebunan. Beberapa petani kebun di Pintu Rimba mengatakan ruas jalan Alunaga, Pintu Rimba, sudah rusak sejak puluhan tahun. Hingga kini belum ada tanda-tanda untuk perbaikan. Bahkan ruas jalan menuju perkebunan produktif tersebut sulit dilintasi pejalan kaki, apalagi dengan kendaraan. Kawasan Alunaga Pintu Rimba merupakan kawasan perkebunan produktif, yaitu coklat, sawit, kemiri, pisang, kelapa, pinang, jagung, kedelai, dan getah karet, serta berbagai jenis hasil perkebunan lain. Hasil panen berbagai jenis tanaman itu hingga kini sulit dicangkau ke kota akibat jalan yang rusak. Tengku Tahir Pase, 41 tahun, petani kebun yang juga ketua kelompok tani mengatakan, Ruas jalan perkebunan itu belum pernah dilakukan pengerasan, apalagi di aspal. Saat ini jalan telah seperti saluran air berlubang dan sulit dilintasi. Mereka meminta pemerintah segera memperbaiki ruas jalan Alunaga Pintu Rimba. Anda sedang mendengarkan Berita Utama Serambi FM. Zarlun Kabupaten Gayulu saat ini sangat membutuhkan 6 unit pos pemadam kebakaran untuk wilayah 11 kecamatan yang jauh dari pusat kota. Pasalnya pos induk pemadam kebakaran milik pemerintah kabupaten di bawah instansi Satpol PP dan WH itu selama ini dipusatkan di Blank Kejeren. Seperti diketahui jarak tempuh dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya di Galus membutuhkan waktu berjam-jam karena jauh. Sehingga saat terjadi kebakaran, mobil damkar sering terlambat di lokasi dan pemadaman tidak maksimal. Karena itu dibutuhkan penambahan pos pemadam kebakaran. Kabit Pemadam Kebakaran Galus, Safrullah mengatakan di Galus butuh penambahan 6 unit pos pemadam kebakaran di tingkat kecamatan. Saat ini pos induk pemadam kebakaran yang dipusatkan di Belang Kejeren tidak mampu menjangkau semua kecamatan. Menurutnya, kebakaran rumah warga yang terjadi selama ini dominan disebabkan arus pendek listrik dan kompor gas. Sedangkan kebakaran lahan atau hutan umumnya akibat faktor kemarau panjang. Seluruh siswa-siswi dan dewan guru SMP Negeri 1 Blangpidi Aceh Barat Daya setiap hari harus mengikuti proses belajar mengajar dalam ruang kelas yang berhawa panas dan tidak kedap suara sebab pembangunan 8 ruang kelas baru bertingkat sumber dana Otsus 2017 bernilai 2,5 miliar rupiah, ternyata tidak dipasang plafon oleh pelaksana kegiatan. Suasana belajar yang tidak nyaman seperti ini dijalani siswa Dewan Guru SMP Negeri 1 Blangpidi setelah berfungsi 8 RKB yang baru dibangun. Anehnya gedung baru itu tidak ada plafon. Selain panas sangat mengganggu, siswa-siswi yang menempati 4 RKB lantai atas juga mengaku tidak fokus mengikuti belajar-mengajar. Pasalnya suara guru yang menerangkan mata pelajaran di ruang kelas berbeda juga terdengar oleh mereka. Beberapa guru mengaku tidak mengetahui penyebab pembangunan 8 RKB bertingkat tidak dipasang plafon. Dari papan nama, proyek yang sebelumnya terpasang di lokasi, nilai proyek hampir mencapai 2,5 miliar rupiah bersumber dari dana Otsus APBK 2017. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Blampidi Nur Hayani mengharapkan plafon 8 RKB bertinggal tersebut agar dapat dipasang pada tahun ini, sehingga proses belajar-mengajar bisa berlangsung nyaman. Berlun perlindungan Manulu, 31 tahun, warga Medan Labuhan, Sumatera Utara, pelaku pencurian paspor dan barang berharga lainnya milik seorang warga Belanda ditembak polisi. Dua rekannya yang terlibat pencurian masih dalam pengejaran. Informasi yang dihimpun penangkapan perlindungan Manalu dilakukan Polsek Percut Tuan setelah mendapat laporan Matthias Lambertus, 53 tahun, warga Belanda yang tinggal di Perumahan Alam Hijau, Tanjung Murawa, Deli Serdang. Korban mengaku pelaku memecahkan kaca mobilnya dan mengambil sebuah tas berisi paspor, uang 770.000, kartu izin tinggal tetap dan laptop. Kapolsek Percut Sei Tuan Kompol Pardamaian Hutahean mengatakan, aksi ini terjadi ketika korban sedang makan di restoran cepat saji di Jalan Cemara Percut Sei Tuan Deli Serdang Rabu malam kemarin. Dari rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Tak butuh waktu lama pelaku perlindungan manalu berhasil diciduk dari sebuah lokasi perjudian jackpot di kawasan Medan Labuhan. Dalam pemeriksaan tersangka mengaku pencurian itu dilakukan bersama dua temannya IS dan AN. Tapi ketika dibawa untuk menunjukkan keberadaan dua temannya perlindungan mencoba kabur. Petugas pun langsung menembak kaki tersangka setelah sempat melepaskan tiga kali tembakan peringatan. Namun tembakan polisi menewaskan pelaku.